Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulia yang dimuliakan Allah selalu senantiasa sekeluarga. Mohon maaf sebelumnya karena ada titip salam dari keluarga. Katanya uh, masalah kurban tuh Buya, Bapak saya kan sudah almarhum. Kata adik saya tanya sama Buya katanya apa hukumnya dikorbanin apa jangan katanya gitu Bimana? ya. Uh, almarhum Bapak saya tuh Buya kan belum korban? korban? ya, katanya sekarang tuh dikorbanin apa jangan? kata hukumnya apa? mohon dikasih tahu, dijelaskan bu ya, makasih sebelumnya. ada uh, korban bu ya? korban? orang meninggal dunia sudah lah meninggal dunia. kalau dia punya salah dipohonkan ampun, istighfar yang banyak. kalau dia belum korban, ya karena dia belum tidak punya duit belum korban, ya sudah tiusok maka kalau dia tidak korban tidak usah dikorbankan kecuali dia berwasiat berwasiat misalnya apa? meninggalnya bulan Ramadan begini nah kalau aku mati belum Ramadan tapi lalu nanti nah ya takut aku mati duluan aku pengen korban ya korbanin nak ya nah, aduh nanti di dibayarkan korb korban tapi kalau sum, cuma cuma tanpa ada nazar atau tanpa ada nazar untuk korban tanpa ada wasiat untuk korban bagaimana Suka-suka boleh, boleh saja Jika kita mengorbankannya Sebagian ulama mengatakan jatuh korban Biarpun tidak diwasiatkan Jatuh korban Sebagian ulama mengatakan Sah jadi sedekah dan pahala Lakukan itu kalau mau Tapi dengan catatan tidak memaksakan diri Pada dasarnya tidak perlu dikorbankan Karena sudah berlalu kisahnya Dia sudah meninggal dunia Sedekahkan akan jadi pahala Selesai tidak ada korban untuk orang setelah meninggal dunia kecuali ida ausah kecuali dia berwasiat untuk dikorbankan maka baru kita kita korban kalaupun kita suka-suka bapakku belum korban korbankan ke enggak apa, apa tapi tidak baru kalau korban dan jangan memaksa dari rezeki harta yang bersih boleh dan sah jadi korban menurut kebanyakan kebanyakan ulama sebaiknya mengatakan itu akan jatuh sedekah dan baik lakukan itu untuk menghibur hati bapakku belum kobar kalau belum korban ya kalau belum korban dan korban itu bagaimana kok kata belum korban? Iga ada yang salah paham ini. Kenapa bapaknya belum korban? Karena keyakinannya korban itu seumur hidup sekali. Ini kesalahan di masyarakat ini. Korban itu bukan seumur hidup sekali. Bu, bukan kayak haji. Korban itu setiap bulan haji kita disunahkan kor korban. Ini keyakinan di kampung kita itu adalah korban itu sebut ya nggak ada kalimannya bapak saya mati belum korban. Acip. Ini pertanyaan-pertanyaan salah kayaknya ini. Jadi meyakini korban seumur hidup sekali ini bukan siapa mengatakan korban seumur hidup sekali. Ibadah korban itu seperti ibadah puasa. Setiap setiap setahun sekali datang. Kalau ibadah haji, ya seumur hidup. Cuman karena kebetulan korban itu diadakan di bulan haji, sehingga disamakan dengan cara haji. Dan korban adalah sunnah. Setiap tahun sunnah kita korban. Setiap tahun sunnah kita korban. Makanya pertanyaan, bapak saya belum korban ini karena pemahaman di kampung itu. Dikir korban seumur hidup, sehingga sekali, ini, ini. makanya kami contohkan misalnya apa, wasiat itu adalah begini, Ramadan gini nak takut saya mati, kalau saya mati sebelum Ramadan sebelum bulan haji tolong nak ya, aku wasiat, tolong korban ambilkan dari hartaku untuk korban jadi korban adalah setiap tahun setiap tahun itu adalah disudahkan kita korban setiap orang sehingga ada istilahnya sunnah ainiah kemudian sunnah kifayah sunnah ini ya ini makna sunnah ini ya pemahaman dalam ulama kita syafi'iyah sunnah ini adalah disunatkan untuk orang per orang kalau anda suami punya satu istri kemudian anak lima sunnahkan setiap hari setiap tahun tujuh kalau enggak ada tujuh ya seadanya kalau enggak ada satu namanya masuk sunnah kifayah saya punya kambing satu paling tidak ini deh Da, itu sunnah kifayah aduh punyanya satu saja saya korban untuk diri saya sendiri maka yang lain tak da, dapat namanya sunnah kifayah ini, ini. cuman gara-gara keyakinan di Indonesia itu dipikir korban itu seumur hidup sekali makanya masjid gede cuma 16 kambing nah, ini penyakit gara-gara pemahaman yang salah itu 16 kambing mau dibagi 1 kampung dapat 2 on hmm, buat on buat apa itu? Ha? problem ini anda harus rindu untuk bisa melakukan. Polanya gede korban itu. Dan makanya saat ini sudah mulai beli kambing, saya katakan. beli kambing tiga ratusan ribu itu sambil kasih makan setiap hari. Bulan Haji sudah berapa? Yuk, dua bulan lagi lumayan gede ya. Jadi ini kesalahpahaman dalam urusan korban. misalnya aja pertanyaan-pertanyaan semacam itu karena meyakini korban adalah sobor hidup sekali. Bukan korban setiap kali datang bulan Haji maka disunahkan kita untuk korban. Dan korban ada sunnah ainnya orang per orang dan sunnah kifayah. Dan Nabi pernah mengatakan hadi Uthayyat ibu ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan ahli baitku. Cuma dalam bahasa sunnah kifayah madhab syafi'i adalah niatnya siapa bapaknya yang boleh. Nanti yang lain yang ikut. Bukan satu kambing untuk 10 orang seperti fatwa satu orang itu yang menyalahkan ulama lain tidak tahu Ustaz siapa itu, ulama salah semuanya di Indonesia wah uh, hebat itu Ustaz siapa itu Nge -nge ulama Indonesia salah semuanya satu kambing boleh untuk tujuh orang oh bukan begitu maknanya dalam sunnah kifayah satu kambing saya, punya kambing saya nyembelah satu selesai, cuman gugur permintaan sunnah untuk yang lainnya namanya sunnah kifayah bukan satu kambing untuk tujuh orang dan katanya tidak ada dalilnya Ini kasihan itu Ustaz itu ya statu quo itu disebar ke mana-mana. Ini satu ustaz dari luar negeri kalau tidak salah itu datang ke Indonesia mau ke sini. Sudah itu menyalahkan. Kalau seandainya dia menukil satu pendapat saja enggak apa-apa menyalahkan. Ini kesalahan orang ulama orang-orang Indonesia, wallah. Innalillah. Menyalahkan orang lain dia yang salah. Jadi makna sunnah kifayah adalah saya merenam. Maka satu untuk saya, cuman yang lain sudah gugur permintaan untuk minta di minta untuk korban secara sunnah. kalau punyanya dua aja dua, tiga tiga bukan berarti satu kambing untuk tujuh orang tidak. disebutkan dalam banyak riwayat hadis dari Nabi saw satu satu sapi untuk tujuh orang. lirikan berarti sepertuju sepertuju sepertuju dan satu kambing untuk satu orang dalam hadis yang banyak sekali bukan satu kambing untuk banyak orang tidak tapi menjut menggugurkan makna sunnah kifayah ya dan tolong dibedakan makna ini sehingga bisa saja orang salah paham dalam hal ini Allahu a'lam bis